Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Minggu 5 Maret 2017, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardian Syah. Penangkapan Gubernur Aceh harus tunggu putusan MK. Polisi buru komplotan pencuri kambing yang tembak warga. Pelayanan rumah sakit Muangkuta benar meriah kembali normal.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 Darlun penetapan Gubernur Wakil Gubernur Aceh terpilih pada Pilkada 2017 belum ada kepastian. Meski Komisi Independen Pemilihan Aceh telah menjadwalkan 11 hingga 13 Maret 2017. Penyebab masih belum adanya kepastian tersebut karena adanya gugatan yang diajukan pasangan Muzakir Manap T.A. Khalid. Dari Banda Aceh, Subur Dhani, melaporkan. Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi mengatakan penetapan harus tunggu putusan MK karena ada gugatan di MK. Seperti diberitakan, Mu'alim T.A. Khalid melalui tim kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan terkait Pilkada Aceh 2017 ke MK, Rabu 1 Maret 2017. Pendaftaran gugatan atau sengketa dilakukan Mu'alim T.A. lantaran pihaknya mendengarai banyak pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, masif, dan sistematis dalam Pilkada Aceh. Ridwan Hadi menjelaskan, terhadap gugatan yang sudah diajukan oleh pasangan nomor urut 5 tersebut, akan ada dua kemungkinan keputusan dari MK yang akan ditetapkan nantinya. Pertama, laporan itu ditolak karena tidak memenuhi syarat, dan kedua, laporan diterima dan MK melanjutkan perkara. Untuk itu, saat ini KIPAC juga sudah mengutus Divisi Hukum dan Divisi Teknis ke Jakarta untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan terkait hal tersebut. Ridwan Hadi juga menjelaskan apapun keputusan yang akan ditetapkan MK nanti harus dilaksanakan. Sebelumnya aparat Polsek Muara Batu dibantu Polres Loksmawe terus memburu empat pria bersenjata airsoft gun yang menembak warga Bungkai Kecamatan Muara Batu Aceh Utara usai mencuri dua ekor kambing milik M Saleh Hanafi 45 tahun warga kampung tersebut. Dari Aceh Utara Jafarudin melaporkan Aksi pencurian kambing oleh empat pria itu pada Jumat kemarin pukul 17 waktu Indonesia Barat diketahui pertama kali Muhammad Reza, 21 tahun, anak korban yang sedang duduk di rumah. Reza melihat keempat pria itu membawa kambing dari dalam kandang ke dalam mobil Avanza yang digunakan mereka. Saat hendak kabur, warga langsung menghadang. Lalu kelompok pencuri itu menembak warga yang menyebabkan makmur maulana, 27 tahun, terkena di bagian paha kirinya. Kemudian Azman Cha 42 tahun di bagian bahu dan Abu Bakar 52 tahun di bagian tangan. Namun kondisi warga yang terkena tembakan sudah membaik. Kapolsek Muara Batu AKP Nasir mengatakan, polisi hingga kini masih terus mengumpulkan keterangan dan barang bukti di lokasi untuk memburu pencuri tersebut sampai tertangkap. Dugaan sementara senjata yang digunakan pelaku adalah airsoft gun. Polisi juga masih meminta keterangan para saksi. Darulun pelayanan di RSUD Muyang Kute, Benar Meriah pada Sabtu kemarin kembali normal setelah sehari sebelumnya terhenti total. Para dokter spesialis, perawat, dan seluruh staf rumah sakit yang sempat melakukan aksi mogok telah kembali masuk kerja melayani pasien. Dari Benar Meriah, Muslim Arsani melaporkan. Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Muyang Kutu, Hasimi, mengatakan... Kembali normalnya pelayanan di rumah sakit Muyang Kute setelah para dokter serta staf rumah sakit menggelar rapat tertutup dengan PLT Bupati Bener Meriah Rusli M. Saleh Jumat kemarin. Dalam rapat itu dihasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya mencopot Direktur Rumah Sakit, pegawai yang dimutasi sebelumnya ditugaskan kembali di rumah sakit, segera membayar gaji para dokter, perawat, dan seluruh staf rumah sakit, serta menyegerakan pelayanan kesehatan kepada pasien. Saat ini sudah ada belasan pasien yang dirawat inap semenjak diaktifkan kembali pelayanan di rumah sakit tersebut. Kekosongan obat juga sudah teratasi. Sementara itu, direktur baru RSUD Moyangkute, dr. Andes Abdul Mu'is mengatakan, gaji dokter dan staf rumah sakit yang belum dibayarkan serta utang rumah sakit terhadap distributor obat-obatan akan dilunasi oleh pemerintah daerah secara berkala. Total tunggakan tersebut sekitar 3,4 miliar rupiah lebih. Pihaknya juga berencana membenahi sistem di lingkungan rumah sakit agar lebih baik lagi. Sudarlon Ba, 33 tahun, mantan anggota TNI Angkatan Darat, ditangkap oleh warga kompleks Pilabuana, Kampung Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Jumat kemarin. Pria asal Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar ini ditangkap saat melakukan aksi mencuri kotak amal di menasah dalam kompleks tersebut. Dari Bandar Aceh, Misran Asri melaporkan, Informasi diperoleh, aksi BA yang mengambil kotak amal di menasah kompleks Villa Buana bukan yang pertama kali, tapi pernah terjadi sebelumnya. Hal itu diketahui dari keterangan warga dan rekaman CCTV yang terpasang di menasah tersebut. Kali ini, aksi BA mengambil kotak amal pertama sekali dipergoki oleh seorang warga kompleks itu yang baru saja pulang menunaikan sholat Jumat. Karena khawatir tidak mampu menangkap seorang diri, sehingga saksi mata tersebut memanggil warga kompleks lainnya. BA pun berhasil diamankan dan warga pun menghubungi petugas Polsek Darul Imarah Aceh Besar. Lantaran BA diketahui masih memiliki kaitan dengan institusi TNI Angkatan Darat, sehingga personel Polsek Darul Imarah pun berkoordinasi dengan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda yang menuju ke lokasi penangkapan tersangka. Dari penggeledahan yang dilakukan petugas terhadap BA dan bagasi sepeda motor, petugas menemukan sejumlah barang bukti. Selanjutnya tersangka BA diamankan oleh personel Pomdam Iskandar Muda. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Seram FM. FM. Sudarlun aparat Polres Aceh Utara kembali menyita 20 bal ganja kering siap edar dan menangkap dua pria asal Oksmawe yang bekerja sebagai sopir. Kedua pembawa ganja itu terjaring razia di depan maha Polres Aceh Utara Sabtu dini hari. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kedua pria yang sudah menjadi tersangka dalam kasus upaya penyelundupan ganja itu adalah Zul Sayudin, 36 tahun, warga Menasahme, dan Khalidin, 30 tahun, warga Menasahmanyang, Kecamatan Muara Dua, Oksmawe. Kasat narkoba polres Aja Utara, Ibtu suharto menyebutkan petugas saat itu sedang menggelar razia di depan Ma Polores. Tiba-tiba muncul mobil L300 yang disopiri Ismail, 50 tahun, asal menasa Masjid Kecamatan Pantiraja, Pidijaya. Petugas menyetop mobil itu untuk diperiksa. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan dua tas sekolah yang mencurigakan, kemudian petugas langsung membuka. Ternyata tas tersebut berisi 20 bal ganja kering siap edar yang sudah dipres, dibalut dengan kertas koran dan dilapisi dengan lakban. Saat diinterogasi, tas itu milik Zul Sayudin dan Khalidin yang menumpang Mopen L300. Keduanya langsung diamankan ke Maplores Aceh Utara untuk pengusutan lebih lanjut. Sudarlon seorang pensiunan PNS T Jaswan 60 tahun warga Kampung Matang Selimeng, Kecamatan Langsa Barat Jumat malam kemarin meninggal dunia saat menyetir mobil. Berdasarkan korban terkena serangan jantung karena mobil Kijang yang disopirnya tiba-tiba masuk ke dalam saluran dari Langsa Zubir melaporkan. Saksi mata dan pihak kepolisian menyebutkan Malam itu, mobil Kijang Kapsul LGX BK1975BE melaju dari arah Bank BRI Cabang Langsa, Lapangan Merdeka, mengarah ke Jalan Ahmad Yani. Tiba-tiba, mobil yang diketahui dikemudikan Tejaswan Jaswan menyesur ke saluran persisnya di samping kiri kafe pos kopi. Sejumlah warga yang sedang duduk minum di kafe tersebut terkejut mendengar suara dentuman tabrakan mobil korban sudah masuk saluran air samping Lapangan Merdeka Langsa warga mendapati korban Tejaswan tidak sadarkan diri di dalam mobil. Kepala Bagian Ops Polres Langsa, Komisaris Polisi Khairullah bersama warga langsung membawa korban ke RSUD Langsa. Kasat Lantas Polres Langsa AKP Fifa Vibriana mengatakan, korban Tejaswan merupakan pensiunan pegawai negeri sipil dan beralamat di Kampung Matang Selimeng. Dari hasil visum luar petugas medis, tidak ada ditemukan luka-luka akibat kecelakaan ataupun bekas penganiayaan. Korban diduga meninggal akibat mengalami serangan jantung. Darul Muhammad Sahrul, 19 tahun, remaja Banda Masin, Kecamatan Bandasakti, Sakti Sumave, meninggal karena pembengkakan di bagian jantung yang diduga akibat ditendang seorang oknum polisi. Sahrul meninggal Jumat malam kemarin saat orang tuanya hendak membawanya kembali ke rumah sakit. Dari Loksmawe, Jafarudin melaporkan. Informasi dihimpun. Kasus pemukulan yang berujung meninggalnya korban terjadi pada 31 Januari 2017. Saat itu Oknum Polisi Bribka S.Y.F mendatangi rumah orang tua Syahrul dan menanyakan keberadaan remaja itu. Korban kemudian langsung keluar dari rumahnya menggunakan tongkat karena kakinya terluka saat memotong rumput untuk ternaknya. Amirullah, orang tua korban mengaku setibanya di depan rumah, tiba-tiba Bribka S.Y.F menendang Syahrul sampai terjatuh. Orang tua korban langsung keluar rumah untuk melerai. Saat itu polisi tersebut sempat adu mulut dengan korban, tapi ia tidak berani memukul lagi karena sudah banyak warga yang datang. Menurut Amirullah, Bripka SYF menuduh Syahrul mencuri daun pisang milik pamannya, padahal yang menebang pohon pisang itu orang lain. Kasat Reskrim Polres Loksmawi AKP Yasir mengatakan, pihaknya sudah menetapkan Bripka SYF sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik sudah mendapatkan dua alat bukti yang cukup, berupa keterangan saksi dan hasil visum yang menyebutkan korban mengalami luka memar di dada. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 5 Maret 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.srambiavm.com atau juga Twitter @srambiavm. Senara Lun, wassalam.